Pak Valentino selamat siang Iya selamat siang ibu ya s i l a k a n Iya nih saya barangkali solusi saya nih bisa didengar nih、uh, Begini aja、ya. Rakyat itu minta rekomendasi dari sejarawan atau negarawan Siapa-sapa saja yang dapat nilai、um, apa Siapa saja dapat nilai yang bagus gitu Biarlah mereka yang seleksi Nah, nanti dari mereka sudah seleksi, rakyat disuruh milih. Jadi, disaring oleh sejarawan dan negarawan. Nah, itu l o h baru. Jadi, kalau kita pilih sembarangan,、eh, jadinya begini. Pemimpin sembarangan juga. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Valentino. Yang lainnya, enam sembilan tiga 633-9160, Pak CFM. Selamat siang, Agus. Ya, selamat siang. Silahkan. Iya, m b a Sebenarnya kalau kepemimpinan itu kan ada yang formal, ada yang informal mbak Nah kalau yang dimaksud oleh kompas bahwa itu kepemimpinan formal Itu memang parah mbak kita ini Jadi dari pusat sampai daerah itu tidak ada yang memberikan contoh yang baik Baik itu dari segi akhlak Pak Agus, Halo, ya. ya mohon dikecahkan sedikit suara、uh, radionya pak, volumenya supaya tidak feedback, oke、okay, s i l a k a n lanjut iya,、uh, jadi dari kalau pemimpin nasional itu memang pemimpin formal kita itu memang parah mbak jadi uh, terutama uh, dari aspek politik misalnya, itu sama sekali tidak ada panutan yang baik jadi semua menjadi pemimpin kelompoknya saja nah ini tetapi ini masa transisi mbak jadi、uh, saya berharap Masyarakat kita juga lebih c e r d a s untuk memilih pemimpin di masa depan Untuk pemimpin, pemimpin formal Tetapi saya juga berharap Lahirnya pemimpin-pemimpin、e, non-formal yang guru-guru di desa-desa Itu saya pikir menjadi tauladan yang baik dan benar、gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Kita berikan kesempatan untuk yang lain 633-91-60 m e t r a b i s n i s Halo Pak S.F.M e Ya, selamat ya. siang Selamat siang Menurut saya, kalau pemimpin Indonesia, kalau yang p i n t e r itu berlebihan Bukan banyak lagi, sudah berlebihan Cuma karakternya atau wataknya itu semuanya itu bejat Itu ya kita harap aja paling cepat Yaitu dengan sistem kejadian bencana tsunami Supaya semua d i b e r i k i r i t u a j Supaya dapat h u b u n g a yang bertop Halo, Nani はい。 パピオラパテンプラスキューティー a ィーティーティーティーティーティ n ティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーテティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティティーテティーティーティーティーティーティーティーティー もう増えたら、カラファー、カラファー、パイエンティック。彼らが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニアが実際に、ファミンベニ サラメニテ l ブン、サラクローラーカフォンブンラン、サラクローラーウラン、キタブロムシアンドモデランガン democracy、アパラギガンスパデス、アメリ y ン、イッグル democracy、トランスパティカ、ナカラナカラパレタ、ナカラララパイア。サラピテンドローキタニトトアンドティクロラー、ンサラパンシー、ディー、ティティー、ハードミナスコロ Atau seperti di Cina atau di Malaysia Karena negara kita ini s e b e n a r n y a punya kesamaan dengan Cina dan Malaysia Dengan Cina itu demokrasi penduduknya banyak dan bodoh-bodoh Dengan Malaysia karena kita sama-sama negara muslim Jadi titelnya harus ke situ Itu kalau Anda lihat kedua negara itu punya persamaan dipimpin dengan cara setengah tangan besi Jadi begitu, terima kasih Terima kasih Pak Victor, s a a y b e r u a n y p a Sugi, selamat sore Halo, selamat sore i Ya, komentar n ya、uh... Pak silahkan どうしても、set ya, uh, Indonesia は in ap in,、sure、私に、私たちのために、私たちのために、私 a ちのために、に、私たちのために、私のために、私たちのたのために、私たのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのためのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私た Itu baru pemimpin yang benar-benar bekerja Jadi doing something gitu、loh. Bukan b e r a r t i cuma duduk di atas meja Terima laporan Jadi pemimpin yang baik Itu dia tahu Ditanyain proses mengenai sampai ke bawah itu harus tahu Demikian, Kalau dia menerapkan itu ke bawah Nanti bawahnya akan menerapkan ke, ke bawah lagi Jadi ada suri teladan ke pemimpinan Itu kalau menurut saya Dari birokrat-birokrat kita Saya tidak menjumpai seperti itu パワーヒーフラマツ パーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセン s レジャーでそーセン a レ e ャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセントレジャーでパーセン Nah kalau kita b e r p i k i r a n seperti itu Kita akan bisa membuat Negara ini sama-sama maju Kalau kita nyalahkan saja n g g a k ada gunanya Memang ada beberapa sekelintir Menurut saya sih yang menjadi masalah itu Para politisi karena mereka itu Politik kepentingan bukan untuk rakyat、uh -huh. Itu yang menjadi masalah Menurut saya Yang、yeah. paling besarnya itu itu. Sekarang ini presiden mau pencing aja Mesti bilang DPR Bagaimana gitu loh いや。<Yeah. S 1>